baik eh, kami kira dapat dipahami akan tetapi sebelum kita melanjutkan ke kelompok yang lain dari Mansubatul asma kita eh, ambil satu faedah ya sedikit ya penjelasan tentang ya hal ini ya eh, kita perhatikan bahwasanya setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah kita perhatikan setiap jumlah atau setiap kalimat yang terletak setelah isim nakirah maka dia adalah sifat kita perhatikan kalau ada jumlah dia terletaknya setelah apa? isim nakirah maka jumlah tersebut adalah sebagai sifat adapun apabila terletak setelah isim ma'rifah ya terletak setelah isim ma'rifah misalnya ditandai dengan uh, alif wal lam ya isim ma'rifah maka dia adalah hal ya jumlah tersebut yang dia terletak setelah isim ma'rifah maka dia adalah hal ya Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya seperti ini. Misalnya kita ambil dua contoh kalimat yang hampir mirip, hanya saja kita bedakan dari sisi nafsuroh dan makrifahnya. Ya, misalnya kalimat sami tu ya tuyuran tuger ridu. Misalnya apa? Sami tu tuyuran tuger ridu. Ya, aku mendengar ya burung-burung berkicau. ya Burung-burung, Tuyuron Dia adalah apa? Nakiroh atau Ma'rifah Dia adalah Nakiroh Maka ada jumlah setelah ya, Kata Tuyuron ini ya, Jumlahnya apa? Tugor Ridu Maka jumlah atau kalimat Tugor Ridu Dia adalah sifat dari Tuyuron Dapat dipahami ya? Kenapa? Karena Tuyuron dia adalah sebagai isim Nakiroh so, yeah. Baik Nah, contoh yang kedua Dan ini kita ambilkan contoh yang ma'rifah Samik tu at tu yuro tu <tugar> ridu ya, Aku mendengar burung-burung itu tu ghar ridu ya, Dalam keadaan berkicau ya Dalam keadaan apa berkicau Nah disini at tu dia ma'rifah Ada jumlah setelahnya yaitu tu ghar ridu ya, Karena dia terletak setelah isim ma'rifah Maka tu ridu pada Contoh kalimat yang kedua ini adalah sebagai hal, ya perbedaannya tipis ya. Kita ingat hanya saja kalau jumlah dia terletak setelah ya isim nakiroh dia sifat, ya misalnya sami tu tuju tu, rontuger ridu. Adapun kalau jumlah dia terletak setelah isim ma'rifah, ya maka dia adalah apa? Sebagai hal, ya. Kami kira dapat dipahami ya penjelasan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tambahan ilmu pada kita semuanya.